apa komentar anda sangat tidak menguntungkan kalau kita sebagai istilahnya kalau sebagai putra Indonesia ya harusnya kita harus bela Merah Putih ya kok memang dia dia nggak gitu tuh jangan janji-janji dong oke selain selain pamit kan dulu kan janjinya kan membuka dia memang kan selama ini kan saya sih ngamati dari koran-koran memang kan dari Rim itu kan menjanjikan terus kan membuka survei di Indonesia. Ternyata hanya buying time aja. pantasnya sih memang ya kalau memang dia mengingkat ganji daripada untuk Indonesia punya, harusnya dia ini, dia harusnya ya kena kena biaya masuk, oh. biar fair gitu. Kalau jangan di-stop, jadi kena, di situ kena biaya, kena pajak barang mewah lah. Apa dampaknya jika pemerintah benar-benar menyetop layanan Blackberry di Indonesia? Ya sampai hari ini sih, sebenarnya saya dengar Raja, saya pernah menahan layanan Blackberry. Pakai Q Q mereka punya punya konten sendiri kok di negara Indonesia juga ada. Bisa pakai melalui Facebook, melalui mana, Bisa aja atau SMS kan bisa. Menurut Bapak apa penyebab BlackBerry lebih memilih membangun servernya di Singapura dibandingkan di Indonesia? Salah satu iklim juga dan di sini kan sering demo kalau di sana kan jarang lah istilahnya lah. Dan skill yang mungkin skillnya dia lebih terutama di lanskap keseluruhan negaranya tuh lebih istilah lebih kondusif lah. Lalu, menurut prediksi bapa. Apakah nantinya layanan Blackberry di Indonesia jadi di stop atau akan terus berlanjut? Saya lihat saya rasa sih masih jalan terus. Tapi nah, penuh dengan ilmu yang inilah mereka kan bisa ilmu tinggi cukup tinggi lah. Itu pemain kalangan atas aja lah. Tergantung pemerintah kalau misalkan kalau pemerintah kita tegas, sikapnya tegas ya bisa di dikasih pelajaran ribet. Demikian Hengki Setiawan, saya Giri Sadewa.